Arlida yang bojonya galak. Arlida kalau punya is, suami galak apa Nggak, dong. setia ya. Iya dong. Baik. Bareng Sapa. bersama Putra Purworjo. Oh, artinya Ju Palapa. Denger lagi. Ini bareng-bareng ya, Mas ya? saya untuk lagu yang kedua kalinya saya khususkan spesial buat yang ada di sini juga spesial buat SNP Indonesia yang sudah hadir. monggo jiregan duitnya. Takk for å gjøre. anda nanti-nanti sengdwe goyang setromsak Jawa Timur bro ratu oplosannya Indonesia artis bertalenta banyak penggemarnya ada ramayana ada SNP Indonesia Wiwi Sakita cu Takk si Silahkan Artis yang satu ini asri kelahiran kota dingin malang Cantik suaranya merdu Ratu bahagia Sing dui bokong semoksa Indonesia co. Tentu ada putra bororjo Ada ramayana juga ada diwanti syuting Dewi Aldiwa pala Palapa Saya minta tepuk tangannya yang mana dulu dong, Bu. So. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Semoga yang jawab salam saya rezekinya makin lancar ya. Ya. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk Putra Pororejo Madresah Nun untuk kantinnya semoga rezekinya makin lancar selalu. Untuk sahabat PSN Indonesia juga ada Cilo Mandisnya Madresah Nun. Dari Pati Rembang Purwodadi Blora Matur sembah nuwun sekali. Lalu dari Kaltim juga terima kasih. Dari Jubar terima kasih. Oke, okay, kali ini semoga luar barang nipalapa. peken Jawa Timur asli kelahiran kota buaya Surabaya bertalenta yang memiliki suara merdu ya ada Ramayana ada SNP Indonesia diwanti syuting siapa dia kalau bukan Anissa Rahul moyan Sukengdaluh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Oke, senang sekali bisa jumpa bersama masyarakat Purworejo tercinta. Sampun Yang di sana lanjut aja. Oh, nggih nggih Oke, monggo Yu Falaka. Love spesial untuk masyarakat serakat porwara jadir cinta But a sama you fall Cukup satu kali kehilangan tak cukup satu kali Jaga dua kali saja yang sama jaga dua kali Teksting av Nicolai sama Putra Purwarta. Bumi Purwarta bisa bergoyang, Bumi Purwarta bisa berdentum. Oke, langsung saja. Salah satu artis idolanya Jawa Timur Asri kelahiran Kota Pudak Gresik. Cantik gaul, suaranya merdu lagi, ya. Ada Ramayana, juga ada Dewan Sote. Ayu, Arsita, Tu Palapa. lagi tapi masih penuh ya belum ada yang bergeser sedikitpun ya diharapkan nanti sampai selesai aman damai semuanya yang di belakang juga SNB Indonesia tetap goyang damai semuanya langsung saja bersamanya bawa-bawa -pah, lagu kedua bos bosku boleh bergiliran lagi satu persatu 3 per tiga juga boleh lima berlima juga boleh maju semuanya Let's go. Persembahkan untuk Anda Ini lagu The Lauren Masalek The <laughs> Oke okay. Babanya, saya selalu membambang banyak setegah rezeki bertambah amin itu top. ada ramayana juga ada putra purwarjo siapa dia kalau bukan ria mustika ku satu aktor Kondang Jawa Timur aktor bertalenta juga banyak sekali penggemarnya yang punya suara merdu kasetnya sudah berera di seluruh persada nusantara Ada Ramayana ada diwanti Watiyuting Carry Mahesa. berputar ja barangnya kita goyang lagi coba untuk melupakan tapi tak berdaya ku coba untuk melepaskan tapi tak ku me pascan tapi tak kuasa kau tunggu melepaskan tapi tak kuasa Kami ucapkan ribuan rasa terima kasih yang tak teringgah kepada teman-teman panitia penyelenggara. Juga seluruh masyarakat Purworejo yang sudah percaya banget dengan teman-teman musisi dan artis-artisnya Nyubalapap. Sehingga di acara kebiar surunan bisa hadir di lapangan Purworejo. Insya Allah dari awal sampai akhir nanti bisa membuahkan suasana yang penuh dengan kenyamanan dengan hadirnya musisi-musisi handalnya Jawa Timur artis-artis terfavoritnya Jawa Timur yang sering ada tonton di layar televisi anda lewat kaset VCD DVD yang kasetnya sudah beredar di seluruh Persada Nusantara dibawa ke manajemenan salah satu serikandi yang paling bijaksana Ibunda Johana Aurora Kami ucapkan ribuan rasa terima kasih juga kepada teman-teman panitia penyelenggara Kerja bareng dengan Ramayana Audio Rental Sound System Dari Bratang Kota Buaya Surabaya, Abah Suut Terima kasih Panggung begitu indah, panggung begitu berkemerlapan Ini atas dukungan sepenuhnya oleh Megalecting Abang Zakaria Juga terima kasih atas kerjasamanya Dan sebelumnya kamu ucapkan terima kasih kepada Ketua Panitia Yang terhormat eh, Mas Dwi Sumaryono Bersama teman-teman panitia lainnya Atas segala jamuan, atas segala hidangan Bareng bersama teman-teman dari kru Nyupalapa Terima kasih Dan juga kamu ucapkan terima kasih kepada Ibu Kepala Desa Purworejo Yang terhormat Ibu Asif Widiawati Yang mengucapkan juga selamat datang Sekaligus saya minta izin, minta doa restu Semoga saja malam hari ini dari awal sampai akhir nanti Bisa membuahkan suasana yang penuh dengan kenyamanan Baik untuk menyingkat waktu saja Biar Putra Purworejo bergoyang Biar Putra Purworejo berdandut Sederetan bintang-bintang artis mau menyapa Anda Salam sayang takkan hilang. Salam rindu takkan layu. Salam all artis masih bersama. Ju pala pala.